Perjalanan panjang yang telah kulalui lalui, ku coba merangkai mimpi yang terhenti. Cobaan yang datang selalu menghantui, kuatkan jiwaku untuk tetap berdiri. Hari So you do and you are